Ada mas kita Selamat bu ya. Alhamdulillah. Dari majlis tali ini? Dari mana? Bandung. Masya kumaha ada bangsa daya Alhamdulillah. Saya. Kasih moyah bu ya. Saya sapa dulu yang merah ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ii merah merah cantik banget Beda titi one. Ini pengajian alti one ya. Dari pengajian mana bu? Rombangun. Oh, ada basau enak putih situ tuh Mikocok Bandung, dekat kereta. Eh, pas stasiun ya. Pulang situ ya bu. Siapa pemisah dulu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa pemisah, TV sibuan yang dirahmati mulyakan, dibiusin tay. Allah subhanahu wa taala. Senang sekali saya, saya kira ni di pagi hari ini kembali menjumpai anda. Tetunya di acara fit yang dan insya Allah dalam satu jam ke depan kita akan membahas salah satu asmaul husna dari 99 puluh yang ada yaitu al basit. Nah kalau bicara asmaul husna berarti saya akan memanggil Ustaz yang pasti senyumnya hang. Ustaz Am Amiruddin silakan Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabar bu? Aduh. Kan benar kan senyumnya ya. ya? teh seger-seger ya. Iya, seger-seger. pagi pagi tadi cantik ah, ya. Ah iya, santai ya. Alhamdulillah. Iya, Dena, Ustaz, ini kita akan membahas tentang tema mengenai al-basit. Benar ya, Ustaz, ya? Al-basit yaitu maha melapangkan melapangkan, galanya iya. iya. Nah, dalam hal apa aja sih, Ustaz, Allah itu maha melapangkan dalam maha melapangkan Allah kepada hambanya nya Silakan, Ustaz. Ya ibu-ibu e, serta para pemirsa tiviwan diantara asmaul khusna yang akan kita bahas hari ini adalah al basit. Hmm. E, kalau pakai al seperti biasa al basit. Hmm. Tapi kalau pakai ya ya basit. Jadi alnya dibuang. Hmm. Jadi jangan sekali-kali ibu bilang ya al basit double double <laughs> itu. Ya. Jadi ya basit. Hmm. Jadi kalau pakai ya alnya dibuat, mm -hmm. ya gitu. Tapi kalau nggak pakai ya, ya albasid, mm -hmm. ya gitu. Uh, albasid itu diambil dari kata basato. Basato mm -hmm. itu artinya membuka. Mm -hmm. Kebalikan dari basato itu kobid. Jadi kalau kobid begini, mm -hmm. kalau basa, kalau kobado begini, mm -hmm. kalau basato tuh melepas. Mm -hmm. Nah, uh, ada hadis yang mengatakan. Uh, Allahu yabsutu yadahu billail liyatu bamusi unnahar Allah hamparkan pintu maafnya pada malam, pada siang hari Untuk menerima ampunan orang-orang yang berdosa pada malam hari Dan Allah hamparkan, bukakan pintu maafnya pada malam hari untuk menerima ampunan orang-orang yang berbuat dosa pada siang hari jadi bahasa itu berarti menghamparkan untuk hadis itu menunjukkan menghamparkan tadi artinya membuka jadi Allah buka pintu maafnya pada siang hari untuk menerima ampunan orang-orang yang berbuat dosa pada malam hari nah, jadi apa jadi Bapak Ibu rekan-rekan hmm. yang pulang dugem itu taubatnya siang. Bahus saya mau nanya. Jawa. Jadi yang pulang dugem itu taubatnya siapa? Ya, oh jadi bisa ya abis pulang gubel uh, apa dugem itu <laughs> ya ya basi ya basi ya basi gitu. Artinya gitu kali ya. mengandung makna bahwa yang namanya al apa basato atau basit itu artinya menghamparkan pertama menghamparkan atau membuka pintu ampunan. Hmm. ya. Nah, termasuk kalau misalnya ibu ketemu dengan orang yang rindukan, ah, kan itu ya bu ya, ah, ayah mama, <laughs> gitu. Tapi jarang kalau ayah mama ya, ya. sayang papa, gitu ya gitu. Film ya, India ya, <laughs> ya. <laughs> ya. itu namanya ya. ini Basato kalau begini. Jadi artinya apa Basato itu? Membuka lebar bu abisin dari sini bu ya bu basato gitu nanti bapak curiga kamu abis ketemu basato jadi arti basato itu intinya adalah membuka lebar atau menghamparkan jadi kata-kata ya basir ya Allah yang maha membuka itu bisa bermakna membuka ampunan ya gitu tapi juga basato itu bisa bermakna membuka rezeki bisa hmm. gitu ya hmm. makanya kalau kita minta rezeki boleh ya balse si tuahai yang menghamparkan rezeki hmm. gitu nah terus bu hmm. kalau yang namanya menghamparkan rezeki itu hmm. ibu jangan artikan yang namanya rezeki itu selalu dalam bentuk rupiah pulus pulus hmm. ya. selalu pulus hmm. ya hmm. ibu bisa senyum rezeki hmm. Hmm. maaf ada orang yang nggak bisa senyum hmm. Hmm. orang ngomong joke apapun dia setelah 5 menit kemudian <laughs> terjadi delay Ber, tapi ibu di sini kan Terus, begitu refleks kan iya. ya nah bu itu tuh rezeki mm -hmm. ya ibu bisa berkedip itu rezeki iya. kan ada yang kena stroke stroke nya nggak bisa berkedip melotor mm. oh itu bahaya bu <laughs> so, ibu coba ya, bayangkan ibu nggak mm. berkedip Jangankan satu jam. Dua menit aja perih kan. Iya. Nah ini kalau kena struk yang gak bisa berkedip ada. Mm -hmm. Kan struk itu salah satunya gak bisa berkedip. Mm -hmm. Gak bisa bicara kan gitu. Mm -hmm. Nah mm -hmm. dengan Allah maha menghamparkan mm -hmm. rezeki dan karunianya. Mm -hmm. Kita bisa berkedip. Kita bisa tersenyum. Mm -hmm. ya kan gitu. Bahkan ibu bisa melangkahkan kaki gitu mm -hmm. ya. Bisa refleks nih. Saya kalau bicara sambil tangan begini, tangan begini. Itu tuh gak sembarang. Pasti. Uh, omongan saya ada penekanan gitu. Hmm. Nah ini karena Allah yang Maha menghamparkan. Jadi seses uh, sebenarnya yang dimaksud dengan basir itu Maha menghamparkan itu luas, Maha membuka menghamparkan itu hmm. luas. Bisa membuka am pintu ampunan, bisa membuka pintu rezeki, termasuk juga bisa membuka pintu hidayah karunia. Hmm. Jadi kalau ibu punya suami susah sekali irsanya rusak uh -huh. ada yang insaf sudah uh -huh. meninggal Jadi <laughs> sakarotul maut begitu nah, uh -huh. bu uh -huh. salah satunya adalah ya wahai uh -huh. yang menghamparkan karunia uh -huh. termasuk dengan ini pusat uh, dengan <coughs> maha melapangkan segala masalah, masalah. itu yeah. bisa juga iya bisa uh, hanya kalau masalah uh -huh. itu lebih ke namanya yafata wah yang membukakan nah, kalau masalah kalau basit itu lebih ke hal-hal yang e, sebenarnya dia bukan masalah tetapi kita butuh karunia yang lebih besar gitu ya misalnya saya tadi katakan kita punya suami bu, bukan kita ibu ya. Saya nak ibu punyaknya, ya bukan suami saya tu. Kalau ibu suami, tuh suami tu ya. Uh -huh. eh, waktu muda susah sekali diajak sholat. Uh -huh. Sekarang udah pensiun tambah parah. Ya. Tambah parah bukannya insaf ya bu ya. Udah pensiun tu tambah parah bu. Nah, bu salah satunya ya balsit wahai yang menghamparkan, yang membukakan karunia, yang membukakan, yang menghamparkan hidayah berikanlah hidayah pada suamiku jadikanlah suamiku orang yang dapat husnul khotimah ah, gitu kan iya. jadi itu namanya basit jadi basato itu basit itu iya. wahai yang membuka yang menghamparkan itu pengertiannya sangat luas iya. bisa menghamparkan rezeki bisa menghamparkan ampunan iya. bisa menghamparkan kalau menghamparkan membuka kan gitu uh, hidayah termasuk juga menghamparkan ilmu. Hmm. Kalau ibu termasuk orang yang susah ngerti cepat lupa. Oh. Ya, ibu tuh iya ya, jadi susah ngerti cepat lupa. Boleh ya, Basit, ibu ngapalin Qulun dubur bila, Qulun dubur binas masuk ke Qulun dubur bil Kan ada yang gitu, Bu. Ya, Qulun dubur binas malikin nasilahi nasmin syaril wasfil qanas ala biwasis sutis dunya. Hah? Iya, namanya betul. Oke. Uh, Albasid ini apakah bisa juga untuk melapangkan hati kita gitu hmm. dan kita lagi kita terasa sempit hmm, gitu ya betul. Nah kita akan bahas ya tentang Albasid ini Iyi. bisa melapangkan hati saat itu kita diantar kemana-mana. Tid yang kau buatkan kembali sayang satu ini, Insya Allah. Kalau bicara mengenai almarhum atau mah melapangkan kasih kita semua ya Bu ya pernah dalam kadang hati kita sempit ya Bu ya gundah gulana punya utang nak bayar ya bu suami pelita ya, bu ya, tahu dia betul lagi <gulit> kan ya bu. Nah untuk kita bisa selalu melapangkan hati menerima keadaan sama aja ya pak Ustaz Amir. Kalau ya. mati kata ya, dalam keadaan guna bulana, waswah itu kan, bisa aja konsekitas pikir ada situ, sila bisa melapangkan. Ya. Jadi begini ibu-ibu e, serta para pemirsa, sesungguhnya e, segala sesuatu itu bergantung pada hati kita. Iya. Hmm. Ada orang yang sakit, sakitnya tuh berat, kanker ya, ya gitu, udah stadium tiga, ada yang begitu dia diberitahu ibu, ibu, uh, ini contohnya karena banyak ibu-ibu jadi contohnya kanker rahim ya, ibu kata dokter tuh ibu, ini kanker rahim udah stadium tiga, ada yang, aduh ya Allah, teganya, teganya, jadi berontak, hanya tinggalnya loh, perontak. Oke, yang satu lagi sama kasusnya. Begitu dikaget, itu hmm. sebagai wah, manusia kaget lah bu. Tadi gini, ya Allah, kalau ini, kalau saya meninggal dengan cara ini, kalau memang ini sebab saya nanti menghadapmu ya Allah, jadikanlah rasa sakit ini jadi penghapus bagi dosa-dosa. Ya Allah, jadilah saya orang yang sabar, yang menerima kenyataan ini Sehingga ini menjadi bagian dari keberkahan sisih saya Itu jadi lebih ringan Makanya berat dan ringan itu bergantung kepada kita sebenarnya Nah, makanya kata ya basit itu Supaya Allah memberikan satu kelapangan hati Sehingga menjadi ringan Jangan jauh-jauh, ibu misalnya naik mobil ya bu ya di jalan tol jam 12 siang panas udah gitu teh macet AC nya mati kasanya nggak bisa dibuka kalau kalau bicara yang mengerikan jangan tanggung-tanggung teh jadi ada bisa dibuka sih cuma dua senti ya gitu macet keringat luar biasa kalau yang satu ngomel sama suaminya makanya ayah mobil tuh jangan butut nih sebab apa-apa namanya tuh macet ACnya mati kacanya nggak bisa dibuka lihat nih mama keringetan gini pakai kebaya lagi pakai kan gitu klop lagi wah gitu kan itu yang satu ibu yang satu lagi sama kasusnya ayah mamah itu menikmat ini sauna di tengah jalan gitu ya. Iya, iya. Nah, mama -mama ya. Mamah Maya biasanya kalau di tempat mm. uh, fitness sauna 10 menit udah lelah. Sekarang udah setengah jam ayah. Ya, Tambahkan <laughs> syukur. Saya ingin katakan kalau itu dia nikmati, ini, makanya betul. Ya apa? Ya Basir mm. wahai Yang Maha Melapangkan. Yang maha menghamparkan, mm -hmm. hamparkanlah hatiku. Seberat apapun ibu punya masalah, kalau hati ibu lapar mm -hmm. itu masalah jadi kecil. Yes, yes. Kecil apapun masalah, mm -hmm. tapi kalau hati ibu sempit, itu yes, yes. jadi ru, jadi rumit, yes, jadi berat. Yes, yes, yes. Makanya kalau ibu oleh Allah diberi hamparan hati yang luas, mm -hmm. makanya hati kita itu halus seluas samudra, mm -hmm. seindah mutiara oh. dan sebening salib. Yes. Bu, kenapa mm -hmm. perlu seluas samudra, mm -hmm. ibu? Coba bayangkan samudra yang begitu gede, mm. ibu lemparkan bangkai kambing ke situ. Mm. Bau nggak? Itu si si siak lautan. Mm. Karena luas. Mm. Ya. Mm. Tapi walaupun cuma bangkai tikus, kalau masuk ke sumur yang kecil, mm. iya, Nah, bu, kalau hati ibu seluas samudra, mm. bangkai macam apapun masuk ke hati ibu, bangkai itu maksudnya <laughs> omongan yang men menyakitkan, menistakan, nah, lewat. Mm mantu ngomongnya menyakitkan lewat ya, <taps> ya? mertua ngomong menyakitkan lewat ya, kan? gitu ya, kenapa karena hatinya seluas samudra bos ngomongnya asal-asalan lewat gitu ya suami enggak jadi potong lewat suami enggak lapor enggak pulang lewat iya nih kita kasih kesempatan dulu ya Ram ya yeah. yang mau bertanya silakan dari mana? Oh, oh sini, sini dulu. Hmm. Silakan ibu dengan ibu Syafrat tidak usah disebutkan Majelis taklim ya, karena tadi sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Elin uh -huh. dari Majelis Taklim Anur Bandung. Iya bu. Saya mau menanyakan kepada Pak Ustad uh -huh. mohon penjelasan melalui apa saja. Allah melapangkan sesuatu selain melapangkan pintu rizki hmm. saja. So, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ibu ya. Nah, sepertinya pembahasannya sedang kita bahas ya. ya nah, kita lanjutkan, itu lanjutkan. Ini hmm. ada ada sambungan ya, ada sambungan dari hmm. bahwa dengan cara apa saja Allah hmm. akan melapangkan. Tentu Bu, yang pertama harus Hmm. Tadi udah rumus pertama hmm. hati kitanya dulu harus menerima, ya. Yes? Yang kedua, ikhtiar. Hmm. Karena hidup manusia itu harus dibarengi dengan usaha, harus dibarengi dengan ikhtiar. Makanya yang Allah lihat itu sebenarnya ikhtiar kita. Hmm. Allah berseru, wahyu liak malu, pasayyrollohu amalakum. Berikhtiarlah kamu, bekerja keraslah kamu. Nanti Allah akan melihat seberapa jauh ikhtiarmu. Jadi gini ibu-ibu mm -hmm. Jangan salah, tugas kita itu bukan sukses Tugas kita itu istia Tugas kita Kalau kita udah punya anak Didik anak kita dengan sebaik-baiknya Saya ingin tanya, pasti soleh gak? Soleh Pasti apa? <laughs> Jadi bu, Ibu punya anak Didik dengan sebaik-baiknya, pasti soleh gak? Insya Allah, atau mudah-mudahan Tapi bukankah? Ada orang yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya, enggak soleh anaknya. Iya. Jangan jauh-jauh Bu, ya, jangan level kita, level hmm. Nabi Nuh. Kan mendidik anaknya abis-abisan ya. Iya. Begitu azab Allah mau turun, perahu udah siap. Nabi Nuh mengatakan, Kan'an sini sayang, ikut perahu ayah. Sebentar lagi akan turun azab. Apa kata Kan'an? Ayah, aku enggak percaya sama ajaran saya. Aku lihat gunung yang tinggi, aku mau ke sana. Hmm. Sebagai ayah sedih ga? Sedih. Sedih udah mendidik Sampai Nabi Nuh mengadakan, Tuhan siang dan malam aku mendidik dan mengajak anakku. Tapi ternyata dia tidak memenuhi panggilanku. Apa firman Allah? Nuh, tugas kamu menyampaikan. Hmm. Jadi Nabi Nuh sudah ikhtiar belum? Nggak. Ya. Nah, makanya tugas kita itu bukan sukses. Hmm. Tugas kita itu ikhtiar. Hmm. Ibu kalau masak, masak yang bagus. Ternyata ga enak, ga masalah. Mungkin itu bawaan. Hmm iya <galan> <galan> <galan> iya nggak apa-apa yang penting ibu sudah ikhtiar kan ya, iya udah usaha segala resep udah dibaca ya. <galan> tapi ternyata setiap orang yang makan langsung muntah <galan> Tidak masalah. karena yang penting tugas ibu udah apa? ikhtiar yang sungguh-sungguh kan ibu diuji dengan sakit sesek hmm. hati itu ikhtiar berobat. Buat ternyata sudah berobat nggak sembuh-sembuh, ya mungkin itu batu ujian kita di situ. Hmm. Makanya yang pertama tadi lapangkan hati kita, hmm. terima kenyataan itu. Yang kedua istiak, hmm. usaha, hmm. karena tugas kita adalah usaha. Hmm. Yang ketiga doa. Nah, kan ibu bertanya gimana supaya dilapangkan? Ya doa, karena Allah itu basis yang menghamparkan, yang membukakan, maka berdoalah. Dan ibu kalau berdoa rumusnya kan Tahu ya mm -mm. Lupa lagi jumlah apa-apa akan saya jelaskan Rumus doa apa? Satu Ibu harus yakin bahwa doa itu dikabulkan mm -hmm. Harus yakin dulu Karena kata Nabi Ya Ayuhannas Udnullah wa antumukinu nabin ijabah Wahai manusia berdoalah kamu kepada Allah Dan kamu harus yakin Doamu itu dikabulkan mm -hmm. Jadi jangan sampai Bu, udah berdoanya bu? Udah, dikabulkan enggak? Nggak tahu, kayaknya enggak deh Hanya enggak deh Swear enggak pakai swear lagi. Nah, enggak, enggak. Jadi harusnya gini, bu, sudah beranya bu, sudah dikabul enggak? Insya Allah, itu harus insya Allah. Mm -hmm. Nah, yang kedua bu, supaya doa dikabulkan apa? Yang tadi yakin. Mm -hmm. Yang kedua supaya doa kita dikabulkan itu adalah rendah hati. Mm -hmm. Enggak boleh ngotot kalau berdoa, karena ada firmannya mm -hmm. udhuurabakum tabdooruan. Berdoalah kamu dengan rendah hati. Mm -hmm. Rendah hati itu begini, ya Allah misalnya gini ya, ya Allah kalau ini baik berikanlah. Tapi kalau buruk, kau berkuasa mengganti yang lebih baik. Kata Imam Ghazali, coba akhiri doa kita selalu dengan itu. Misalnya kita minta rezeki, bu, minta anak, segala macam gitu ya, yang baik-baik. Tapi gini, terutama hal-hal yang bersifat duniawi ya. Kalau minta anak soleh, ya pasti ya Allah berikan kepadaku anak yang soleh. Tapi kalau misalnya anak kita itu bilang, Mama, Mama, doain aku dong bisa, biar aku bisa diterima di... Sebut saja di ITB gitu ya nah, Di ITB teknik elektro elektroma Ibu doanya gini, ya Allah sekiranya Anak saya itu di ITB Baik untuk dunia dan akhiratnya Terimalah dia di sana. <SILENCIO> tapi sekiranya buruk Ya Allah kau berkuasa mengganti yang lebih baik <SILENCIO> Jangan, ya Allah pokoknya Nggak mau tahu, ya Allah Terimalah anakku Masa. di ITB, pokoknya Nggak mau tahu, ya Allah <SILENCIO> Jadi, <SILENCIO> <SILENCIO> Baik ya, ya. Pak, seperti ada yang bertanya <tuh> lagi ya Iya, ibu siapa? Silakan Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Nama saya Bu Herni, Pak. Heeh. Uh, ya. Saya mau bertanya. Apakah ada amalan tertentu supaya Allah itu bisa membuka membukakan pintu agar bisa melapangkan sesuatu? Uh, amalan ya? Amalan amalan yeah. tentu. Bisa saja pertanyaan Pak Ustaz. Yeah. Terima kasih yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, ini saya CC. Ya. Pertanyaannya bersinambung terus. Kalau tadi kan rumus ya, kalau bahasa ilmiahnya paradigma. Ceritanya ya, kalau di kampus tuh namanya yang tadi itu paradigma, yang ibu tanyakan itu teknik. Nah, amalan apa bu? Sekarang begini deh, saya kasih gambaran. Kalau saya punya murid, ibu jadi guru, murid ibu teh enggak cerdas-cerdas banget, pas-pasan. Tapi murid ibu teh apa? Rajin gitu ibu datang ya kan gitu, lu biar sama saya aja tasnya bawain ya, tasnya bawain gitu ya, udah gitu si whiteboard tuh belum dihapus, ibu mau ngambil penghapus, dia itu sekatan dia ya, bu sama saya, itu ya kan gitu, mau pasang infocus bu, kalau di kampus tuh ada infocus dia langsung pasang-pasang gitu ya gitu, begitu ada tugas-tugas dia yang ngumpulin gitu ya, anak itu gak terlusa ya, tapi anak itu ibu lihat menih sungguh-sungguh kerja -sungguh, mm -hmm. uh, keras, rajin gitu kan mm -hmm. gitu begitu ujian sebenarnya anak itu nilainya cuma C yeah. tapi ibu mikir memang anak itu C tapi aduh anak itu menih sungguh-sungguh mm -hmm. ya. ibutekasi aja mm -hmm. maksud saya apa Allah itu mm -hmm. kalau kita secara teknik ibu kan nanyanya lebih yeah. teknik mm -hmm. amalan apa Kata Nabi, i amalu alama Coba beramalah sekemampuan kemampuan kamu. Misalnya bu, kita bukan hanya solat wajib, tapi juga solat sunnah. Ya, jangan sampai gini. Ya, kok kamu duhur nggak pakai rawatij? Duhur juga alhamdulillah teman aku ya, sudah banyak yang nggak solat. <laughs> itu, itu terlalu apa? Pas-pasan banget, standar banget kan gitu? Ya, kok kamu nggak pernah rawatij? Alhamdulillah. Aku mah cuma wajib juga teman-temanku ya banyak tuh Rina Ani Suci Santi nggak sholat. Nah. Aku ya sholat lumayan Alhamdulillah. Ah gitu ya udah gitu teh. Kamu suka sholam senin kamis nggak? Ah, sholam senin kamis sholam senin kamis. Yang penting tuh Ramadan. Nah. nah jadi dengan demikian bu tingkatkan amalan-amalan sunnah. Sholat duha sholat rawatin sholat tahajud ya. Pokoknya yang dicontokkan Rasul, percaya Bu, nanti Allah akan membukakan, menghamparkan iya. ya segala kemudahan-kemudahan untuk kita. Walaupun ternyata kita dapat kesulitan, minimal Allah membukakan hati kita sehingga yang sulit itu jadi terasa ringan. Gitu? Ya, oh. baik. Nah, kita akan lanjutkan mengenai al ini Tapi apakah bisa kalau bisa al itu kita tanamkan Yang itu kan hmm. melapangkan ya hmm. Sebenarnya kita bisa memberikan maaf kepada orang lain Apakah al kita bisa masukkan ke dalam um, memaafkan itu hmm. Kita akan bahas pemisah hmm. saat lagi Karena itu tetap bersama kami Siti Tian Kolbu InsyaAllah